Jangan lupa dibeli beli kaset CD-nya, jangan lupa ditonton tonton Youtubenya hanya di channel resminya Wanda Record, I'll be here um, Jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang baik-baik, kritik yang membangun boleh Terus um, di share ke semua sosial media kamu Dan thank you, see ya!